Pak Amir, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar Anda, Pak Amir. Ya, Saya kira ini konsekuensi yang memang harus kita terima sementara ini, karena kan、uh, yang, ben, yang banyak itu belum tentu yang benar. Itu kelemahan demokrasi itu. Kita memilih orang, ya、uh, opini itu kan bisa dibuat, sehingga kita memilih seseorang ternyata belum tentu orang. Itu sesuai dengan opini yang benar, itu satu. Terus yang kedua, mereka begitu naik ke atas, kan Mereka harus mengembalikan dana ya Artinya、uh, modal mereka ketika kampanye Dan kemudian ada orang lain yang m i s a l membayar mereka untuk tujuan tertentu Ini sangat mungkin terjadi hal、uh, Seperti ini mudah-mudahan di、uh, pemilu berikut n gak terjadi Terima kasih Baik terima kasih Bapak Gilbert Selamat siang Iya selamat siang Silahkan b a g a k Ini、Ibu. kalau kita lihat kemarin ini ya Kata-kata guru bangsa kita gustur nih benar nih Taman kanak-kanak malah saya どうしたらいいのか マジでマジでバ、ね hmm. yeah, ンドンスラマチアン サマシアン、イブ、uh, uh oh. right. hmm. エリー。サマシアン。 Ibu, gini loh, saya jadi rakyat Indonesia, saya sedih sekali, Bu Karena saya i t u dibilangnya belum merdeka sih Kalau ngeliat anggota Pansus seperti anak TK Kayak gus dur gitu loh, Bu、mm -hmm. Persis, Bu, anggota DPR kita, Bu Terus yang demo di depan juga, Bu, itu kayaknya konyol gitu、mm -hmm. Negara lain sudah maju Udah nginjek, orang udah mau ke bulan, mau kemana Kita masih ngurusinnya senturi ya Senturi kan dah, udah ada jalur h u k u m n y a Siapa yang salah itu lagi diselidiki Jangan ini jangan memfoni Sri Mulyani b u d i o n o Dananya masuk kesini kesini Ternyata diperiksa kan gak ada bu、mm -hmm. Ujung-ujungnya katanya orang p k s yang ambil 22 juta USD o l l a r、mm -hmm. Nah harusnya diselidiki dulu Jangan m e m f i t n a h orang Mem, Itu p e j i h sekali loh bu Itu kan credibility orang itu jadinya jatuh y a gak bu、mm -hmm. Gak boleh begitu Kalau nggak Sri Mulyani pinter, nggak pandai, Indonesia bisa hancur, Bu. Ingat kasus 1968, satu bank itu diras, kena b c a Walaupun dia kuat, tapi kalau dia udah diras, hancur semuanya, Bu. Ya.、Uh, itu harusnya anggota DPR itu jangan untuk 2014 kayak PDIP, itu nggak b a k a n saya colok, tuh. Tantai <laughs> goblok, tuh. a s i Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Prapto, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan komentar Anda, Pak. Kalau saya pikir ya DPR kan orang pinter Saya rasa Indonesia sudah selamat dari krisis lewat back outnya Budiono dan si Mulyani ya、mm -hmm. Eh bukannya terima kasih malah cari kesempatan jatuhin orang bersih Saya bilang DPR tuh munafik ya.、Mm -hmm. Udah kayak anak t k Banyak yang mantan preman lagi、mm -hmm. Ya parah dah Indonesia Oke、okay. Baik、hmm. yes, Terima、so. kasih Uh, Ibu Erni e selamat siang. Iya siang. Saya setuju dengan almarhum Gufdur ya. Ya. Uh -uh. Mereka memang anak PK. Terus saya himbau untuk rakyat Indonesia, terutama untuk si namanya siapa itu s i s i r a k y a t itu sama Bambang Susatyo itu untuk periode yang akan datang jangan dipilih. Hmm. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Bapak Widodo selamat siang. バイクバイ i バイク a イクバイクバイクバイクバイクいイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイいバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ Berbagai mana pun di snaain e itu adalah tubuh kita ya bu ya, jadi kita harus prihatin. Cuman kita ini sebagai yang sadar, n g a emosi. Gimana cara memikirkan supaya tidak terjadi seperti itu, misalkan dengan sistem mikrofon dimatikan dan sebagain. y a Jangan sampai ada krisis presiden loh d i k u b a r i n dan d e a r itu. Diparah hati kita bu. Baik,、Marasi. terima kasih, ibu Titi, penelpon terakhir ya. Selamat siang ibu. Selamat siang mbak. Silahkan. Mengenai DPR, TK.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 どうも、お会いしましょう。どうう。どうは、い mesin curi p e r m a s a l a h nah kebenaran bermasalah atau tidak itu baik para ahli pun bisa berbeda pendapat karena itu bukan ilmu eksakta dalam pembelian、uh, sak, apa, saksi akli dipanggil kuitiangi yang notabene adalah orang PDIP kan tidak fair kenapa n gak g memanggil saksi akli semuanya dari universitas nah kedua kedua Kalau tindakan itu tidak diambil Krisis, kalau terjadi masalah yang besar Atau yang bertanggung jawab adalah Pihak eksotif Bukan legislatif, bukan judikatif Mereka yang bertanggung jawab Jadi, saya kira Selama tidak ada Masalah memperkaya diri sendiri Itu adalah masalah yang benar Mengatasi krisis Ekonomi adalah tindakan yang harus Diambil oleh mereka、ya. Jadi, kalau ada Unsur-unsur バイク 3m の時に私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、たら、それを見つけたら、それをら、それをら、それをれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを e r Halo, iya, silakan Pak Ari dengan komentarnya. Iya, selamat siang Pak e r a Jadi、uh, anggota DPR itu kan yang milik kita sebenarnya kan bukan DPR gitu ya. Kalau kita masuk sana pun mungkin、uh, akan menjadi yang sama juga. Kadang-kadang kita seolah-olah setelah DPR itu DPR DPR itu harus ditaik sama. Tapi memang、uh, DPR, anggota DPR itu kan satu-satunya pejabat tinggi negara, tinggi sekali tinggi negara. Yang... バイクのガシパーリパジミンサマシアン。<laughs> Ah ya, s a m a siang ya. Saya hanya ingin, ingin memberi komen. t a r memang benar saya, Pak, mau,、uh, um, b u s d u r ngomong itu kayak TK, tapi saya tambahkan lagi. Itu kayak arena sirkus ya. Itu kayak badut-badut yang lagi,、uh, yang lagi mengadakan pertunjukan, jadi saling mengajar, saling melempar. Seperti badut-badut yang di sirkus itu seperti begitulah kelakuannya gitu. Ya, ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sopian. いいよ、バイクルマガシパジュネディ。 Itu terutama karena pendidikan kita dulu pak Dulu kan kita ada pendidikan moral Pancasila Nah karena ini tidak pernah diterapkan di, di dunia pendidikan Akhirnya mereka yang terpilih Duduk di DPR Mungkin mereka tuh gak g ada moral ya pak Jadi mereka emosi Moralnya n gak g dipakai Akhlaknya n gak g dipakai Jadi emosinya yang mereka pakai Saya b e n a r b e n e r Ngeri pak lihat mereka b e r a t e m itu、hmm. Coba satu Pak yang kurang. Ya. Ring-nya aja Pak yang gak ada ring sama lonceng i t u Pak. Ring tinjur itu. Iya. <laughs> n g i n t a n a Pak. Baik, terima kasih Pak Timotius. Halo Pak Hendry, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, s i l a k a n Pak Hendry. Itu kalau DPR tingkat begitu ya, itu sebenarnya tidak mewakili apa ya seperti seperti mahasiswa lah. Yang sedang demo di luar itu. Kalau tidak begitu itu namanya b u k a n DPR, tidak ramai. Dengan... パーリス iya soalnya mbak gimana komentaran a m b a k a r i i ya saya rasa kita m a s u s melihat konteksnya dulu ya、uh, pada zaman g u s d u r dulu itu kan dia berkata seperti itu kan memang karena、uh, kepemimpinan beliau juga bisa dibilang kurang baik jadi anggota DPR pun kalau、oh、tidak mau akan mengikuti pemimpinan tidak baik juga lah, gitu.、Loh. kalau saya lihat yang sekarang ini iya seperti itu keadaannya Anggota DPR sekarang saya rasa jauh lebih Beribawa w Jauh lebih terdidik, terpelajar Walaupun masih ada ulah Sekelompok orang yang memang ingin Menjelekan citra DPR gitu Seperti misalnya saya sebut t a n a aja ya Dengan r u t s e t o m p u l Dengan ulahnya seperti itu yang Memperlalu membuat rakyat Rakyat kecil seperti kita i nih Jadi geram gitu Tapi saya rasa、uh, kita tidak boleh Menyamar t a k a n seperti itu Itu memang ulah oknum di DPR yang memang ingin membuat kericuhan Sehingga w i b a w a DPR itu akan jatuh dan rakyat akan kehilangan kepercayaan k e pada DPR Jadi kita mesti lihat orangnya, jangan lihat lembaganya gitu Di situ saya rasa masyarakat juga bisa menilai lah Parti a mana yang benar-benar memperjuangkan rakyatnya dengan Yang hanya mem memakai simbol-simbol atau penokohan yang ternyata、uh, Saya rasa nggak benar gitu. Oke.、Okay. Nah, Terima kasih. Pandi selamat sore. Halo, selamat sore. Silahkan, Pandi. Ya, menurut saya ini bang anggota anggota DPR itu semua m e n g i t a k a n emosi gitu, bukan、hmm. cara bicara mereka itu juga. Jadi begitu kandang mereka tidak terpenuhi mereka main emosi aja naik、eh, dan melempar-lempar petola segala macam. Jangan betul kata-kata Pak Almarhum Pak Gus u r itu ya. Ya, mata beda DPRD dengan anggota DPR itu dengan sama anak-anak itu cuma satu bu, s i a n y a aja bu yang beda, kelakuan masih sama aja bu. Terima kasih bu. Oke,、okay. Ali, selamat sore. Iya, s i l a h k a n silahkan Pak Ali. Baik,、uh, ini menurut saya memang apa yang dibilang Bu Sitor itu, kalau, kalau, iya,、yeah. iya, apa yang dibilang Bu Sitor mungkin ada benarnya. Orang-orang sekarang baru tahu. パディマス Oke、okay, selamat sore Ibu、yeah. yeah, yeah. yeah, Terima kasih Jadi begini b u Memang itu arogan sekali Bu Dari anggota Dewan kita Katanya intelektual Bu, Orang-orang yang intelektual tapi, tapi kok kenyataannya Seperti itu sikapnya Jadi gak pernah gentleman itu. j a d i boleh mengajukan pendapat Mengajukan pendapat boleh Tapi juga harus Menerima apa yang didapat Gitu loh b u ジャジーズボーレマンサーキャンセルンダーキーソロボーレマンサーキャンセルンダーキーソロ a ーレマンサーキャンセルンダーキーソロボーレマンサーキャンセルンダーキーソロボーレマンサーキャンセルンダーキーソロボかレマンサーキャンセルンーキーーレマンサーキャンセルンダーキーソロボーレマンサーキーソロボーレマンサーキーソロボーレマンサーキーソロボーレマンサーキーソロボ Dia、hmm. bukan orang d e m o k r a t s a ya terus terang saya. Dia dulu penggemar golongan, habis itu penggemar PDI, tapi ternyata sekarang saya lihat, saya amati partai demokrat yang terbesit u t u Makanya rakyat itu enam p u u persen memilih ibu. y a terima、Apis. kasih Pak Dimas. Bapak Sulaiman. Selamat, selamat sore. Iya, silakan. Ya mungkin pandangan saya agak beda sama semuanya ya.、Yeah. ya Seperti yang kemarin terjadi di sharekan di TV juga Itu merupakan、uh, salah satu bentuk kemajuan juga Karena menurut saya itu daripada kita melakukan lobby-lobby politik yang, yang harusnya benar jadi salah, yang salah jadi benar Jadi itu mereka merupakan aspirasi ungkapan dari kekesalan mereka itu Yang tertumpuk dan akumulasi itu sejak sekian lama gitu Jadi itu merupakan puncak kes itu yang meledak gitu kenapa yang selama ini rakyat dirugikan, kadang-kadang、uh, wakil rakyat diam-diam saja Jadi kemarin itu memang merupakan momen yang bagus sekali menurut saya, jadi mereka itu tunjukin, kita itu begini, kita itu begini, kita itu n gak g setuju, kita m a u begini gitu Dan ternyata、uh, tidak dilayani ya harus begitu, seperti di Taiwan itu kita m e lihat seperti itu biasa sekali gitu Dan satu lagi komentar untuk、uh, pendengar kita yang tadi satu lagi itu katanya Partai d e m o k r a t itu santun-santun. Kita ya itu、uh, aneh sekali ya karena kita lihat salah satu anggotanya yang bekas p e n g a c a r a yang orang b a t a k itu ngomongnya cukup kasar ya gimana dikatakan santun gitu. Itu komentar saya Bu. Terima kasih.